Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله أز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdasatin bida'ah Wa kulla bida'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ya khuatifillah Rahimahkumullah Pada hari yang cerah dan berbahagia ini Hari yang ke Sembilan Ramadhan Menyelang hari yang ke-10 Alhamdulillah Semoga terus bertambah Pelajaran hidup yang bisa diambil dari Ibadah puasa di bulan Ramadhan Sore yang Berbahagia ini Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW Sebuah hadis yang sahih Kata beliau SAW Nabi Yunan Muhammad La yazalu nasu bikhairin Ma'ajalu al-fitra Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kaum muslimin akan terus berada di dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka ketika telah tiba waktunya." Hadis ini walaupun pendek, mungkin cuma satu larik, satu baris ya. Kalau mau dihitung hanya beberapa patah kata saja. Beberapa patah kata saja. La yazalu annasu bikhairin ma'ajalu al-fitrah. Tujuh atau delapan kata. Diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi kandungan hadis ini sangat padat penuh makna. Karena memang seperti itulah setiap... Sabda atau ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Walaupun ringkas singkat Tetapi pastinya semakin digali Itu semakin dalam Ibaratnya kalau kita Menggali tanah kan Tambah dalam tambah banyak yang kita dapatkan Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kurang lebih seperti itu juga Semakin kita gali ya semakin dalam Nah kalau kita menggalinya Hanya di permukaan Tentunya tetap ada manfaatnya tetapi Relatif lebih sedikit kita sangat yakin bahawa di dalam setiap sabda atau ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sekian banyak makna, manfaat dan faidah. Nah, maka tugas kita adalah menyiapkan diri berikut alat-alat dan perlengkapan untuk menggalinya. Nah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi Layyalun Nasubi Khairi Maajjalul Fitro. Kaum Muslimin itu akan selalu berada di dalam kebaikan selama mereka. Mensegerakan berbuka ketika telah tiba saat berbuka. Nah, yang pertama, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah mihnah atau ujian keimanan untuk kita semua. Seberapa besar dan seberapa kuat cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka juga bisa diukur dengan seberapa besar pengamalan kita untuk hadis ini. Hadith Nabi SAW Artinya ketika kita Sudah memastikan bahwa Matahari telah tenggelam Dengan menyaksikannya secara langsung Proses matahari itu tenggelam Atau mungkin kita mendengar adhan Maghrib dikumandangkan Dari masjid-masjid yang sudah kita pastikan Bahwa muazzinnya atau takmirnya sangat memperhatikan waktu Salat nah. Atau mungkin kita mendapatkan Berita dari orang yang terpercaya kita punya teman sekarang sedang apa mungkin domisili dan tempat tinggalnya di Pantai Trisik, di Pantai Gelagah nah, adhan belum terdengar tetapi kawan kita di Pantai Gelagah di Pantai Trisik atau Pantai Bugel telepon SMS dan teman kita terpercaya matahari sudah tenggelam mas walaupun adhan magrib belum benar kemandangan bisa, nah segera berbuka nah, artinya dengan sebab dan faktor apapun asalkan itu bisa membawa sebuah keyakinan Bahwa matahari telah tenggelam Segera berbuka, jangan ditunda nah, Jangan di, ditunda Misalkan nah, Kita posisi Akan buang air kecil nah, Ketika akan Beberapa langkah, dua, tiga langkah Sebelum masuk ke kamar mandi Kita sudah mendapatkan kepastian matahari telah tenggelam Artinya waktu berbuka tiba Maka cepat minum satu teguk Baru masuk kamar mandi nah, Itu Contohnya, misal. Atau kita dalam perjalanan pulang dari satu tempat atau kasih kerja sawah atau yang lain misalkan. Memang kita ingin berbuka di rumah. Sudah janjian sama istri dengan anak-anak, mungkin orang tua kita ramu datang untuk menjenguk, ziarah cucu-cucunya. Nah, rumah sudah kelihatan. Rumah sudah kelihatan mungkin 100 meter, 200 meter. Tapi dengan maghrib dikubandangkan dengan catatan yang sudah kita sebutkan tadi. Dari, dari, dari lokasi masjid yang tak miru aldinnya sudah kita yakini sangat perhatian dengan waktu waktu waktu solat. Nah, kebetulan kita bawa air minum misalkan berhenti sebentar. Nah, berhenti sebentar cuma satu teguk dua teguk tiga teguk baru lanjutkan walaupun rumah sudah kelihatan seratus meter dua ratus meter. Atau misalkan barakalovikum contoh yang lain. Nah, kita sedang melakukan pekerjaanlah. Nanggung kalau bahasa kita. Entah dia tukang kayu, tukang besi, ya, atau mungkin tukang ketik, atau mungkin seorang karyawan pegawai dan seterusnya, tanggung sebenarnya. Tinggal beberapa saat lagi, mungkin satu menit selesai full. Tapi azan sudah digumandangkan. Kepastian matahari tenggelam itu sudah bisa kita dapatkan. Berhenti sebentar, minum. Atau makan apa yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, itu ujian keimanan. Artinya, seberapa besar cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diuji dengan nanggung tidaknya tadi. Kalau rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih besar, maka yang kita katakan manggung-nanggung-nanggung tadi enggak akan kepake. Nah, kita lebih mendahulukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama. Yang kedua, ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Sabda Nabi Muhammad Ini mengajarkan untuk kita Agar memanfaatkan waktu Dengan sebaik-baiknya nah, Jadi Perhitungan waktu kita bukan lagi Hari apalagi minggu Terlebih-lebih lagi bulan Tetapi hitungan waktu kita adalah Jam, menit, detik Jadi pergeseran acara Agenda kita Memang permenit Nah, seorang muslim Begitu jadi jam tangan atau jam yang ada di bawaan HP kita itu bukan cuma sekedar fasilitas pemanis tangan atau sekedar perhiasan bukan. Tetapi mestinya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi perhitungan waktunya sudah per menit, sekian menit, sekian menit, sekian menit, sekian menit, dan semuanya diupayakan bermanfaat. Nah, diupayakan bermanfaat. Karena Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan, Kaum muslimin akan selalu dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka saat telah tiba waktu berbuka. Itu konsekuensinya kita terus perhatian dengan waktu. Nah, itu konsekuensinya begitu. Konsekuensi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dituntut untuk memperhatikan pergerakan waktu. Karena gak akan mungkin kita bisa maksimal melaksanakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak perhatian dengan waktu. Kan begitu Pak Sur? Itu kan konsekuensinya. Nabi perintahkan segera berbuka kalau sudah tiba waktunya nggak mungkin bisa kita laksanakan perintah Nabi ini kalau kita tidak berhatian dengan waktu maka nah, bagi kita kaum muslimin waktu itu sangat berharga sekali nah terkait dengan poin yang kedua ini menyusul yang berikutnya poin yang ketiga yaitu Tajil al khair umat Islam dituntun dan dituntut untuk selalu berpacu dalam kebaikan, sesegera mungkin melaksanakan kebaikan, sesegera mungkin meninggalkan keburukan, tidak boleh ditunda-tunda. Tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mensegerakan berbuka, yang namanya berbuka itu adalah kebaikan, itu pun bisa kita bawa lebih luas lagi dalam semua bentuk kebaikan. Selama telah tiba waktunya, laksanakan segera kerjakan, jangan ditunda jangan ditangguhkan, jangan kita akan katakan nanti atau besok lusa nah, kalau bisa sekarang kenapa nanti, kalau bisa hari ini kenapa besok kalau itu memang keba kebaikan nah, jangan ditunda-tunda karena yang kita khawatirkan ketika apa rencana kebaikan itu ditunda pelaksanaannya yang kita khawatirkan justru kebaikan itu akan hilang sama sekali Kemudian kita tidak bisa meraihnya, dan itu sering kita rasakan sebenarnya. Sekali, dua kali, tiga kali peristiwa atau kejadian itu sebenarnya sudah menjadi sebuah pembelajaran buat kita untuk tidak mengulanginya kembali. Misalkan sebagai sebuah contoh, kita punya kebiasaan untuk melaksanakan salat tarawih selama Ramadan dan kita punya semangat tinggi untuk melaksanakan salat tarawih dan tidak ingin bolong satu kali pun. Tidak ingin bolong satu kali pun. Suatu saat kita berpergian jauh. Sehingga tidak bisa melaksanakan selat tarawih Bersama kaum muslimin di mesin-mesin umum nah, Sampai di rumah jam 10 nah, Capek memang Letih Pengennya berbaring, pengennya memejamkan mata Tapi kita tahu kalau betul-betul tidur Kehilangan tarawih Kita yakin nanti Bangunnya pas sahur Setengah jam sebelum subuh Kita sudah direpotkan dengan persiapan Makan sahur dan sahurnya kemudian Sudah, enggak nutut dan itu sebenarnya sudah beberapa kali mungkin kita rasakan. Kita pengin stilih unelah engko jam loro tangi. Amin. Ini mau yang mau dipanggil siapa namanya? Tadi Pak Sur sudah ini, masih kita aja. Itu masih gitu ya? Engko welah, paling terus satu jam rongjam jam engko hilang ilang. Bablas, Pak, sudahlah. Mboten satra lunggayah. Gitu, gitu, gitu. gitu Pak, ya. Gira, Pak, iki. Mboten satra lunggayah itu maksudnya enggak usah percaya diri banget gitu kayak ulama tidur satu jam ya benar satu jam enggak kita beda dengan mereka nah artinya kalau kita sudah bisa membaca apa uh, kader diri orang mungkin sudah mau arep pakai alarm 02.23 karena kebiasaan kita seperti itu tetap capek enggak bisa melek begini akhirnya engko engko alarm jam 02 bangun engko dilit meneng engko 04 ya Allah sudah cukup sekali dua kali tiga kali itu kita alami jangan sampai diulangi lagi Nah, artinya sudahlah dalam keadaan kita capek lelah kita pulang sampai rumah jam 11, jam 12 malam sebelum tidur wudhu untuk mengantuk minum kopi minum teh atau makan buah belimbing misalkan yang kecut sekali sekaligus kan itu ya atau makan mangga macam macam cara yang penting menghilangkan ngantuk selesaikan sebelas solat tidur sampai menjelang subuh masih ada kemungkinan Sahur beberapa biji kurma, beberapa butir kurma atau satu teguk, dua teguk, satu gelas, dua gelas air putih. Alhamdulillah. Daripada kemudian kita kehilangan kesempatan solat taraweh, kan itu kesempatan solat taraweh. Pengen berbakti sama orang tua, mongko, mongko, mongko, mongko. Sesiok, sesiok, sesiok, ben. Ya, bakti kita kepada orang tua yang ditunda-tunda, ditunda-tunda, tunda-tunda, akhirnya diakhiri dengan penyesalan. Kenapa? Ajal siapa yang tahu Umur tidak ada yang bisa memastikan Inginnya tahun depan Baru setengah tahun Orang tua sudah meninggal dunia Itu kan kejadian sering Kita lihat dan kita saksikan Kan begitu Aku ingin menyenangkan bapakku Dia ingin menyenangkan bagaimana Arta, tukuk ke sarung, kuku Tapi engkau lah Nek pas Ramadan Momennya pas Syakban sudah meninggal mas Nyesel mang itu, punya anak juga seperti itu. Enggak anakku tak tukok lagi, benar ben semangat, ganggu, ganggu, ganggu. Eh. Terlanjur wangnya habis, anak sudah terlanjur dijanjikan, bilang bapaknya pembohong. Naufabillah. Nah, itu ajaran Nabi saw. Jadi jangan melihat hadis tekstualnya aja, tapi lihat hadis itu lebih luas, lebih umum. Kalau kita melihat tekstualnya kan Hadis nabi tadi cuma mengajarkan Nek, sudah tiba waktu berbuka Segera berbuka, kan begitu ya Terlalu Sempit kita melihatnya Yang keempat Lihatlah betapa luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak Menghendaki, memberatkan hambanya Tidak membolimi Hambanya Allah perintahkan kita untuk menahan lapar, menahan haus, tidak makan, tidak minum, sampai dari, mat dari matahari dari terbit fajar sampai matahari tenggelam. Nah, sehingga Allah tetapkan kalau sudah matahari tenggelam segera berbuka. Kenapa? Karena Allah tidak menghendaki kita merasakan berat. Nah, sehingga puasa itu bukan satu hal yang menyiksa atau membebani. Sampai-sampai banyak sekarang kaum muslimin yang memang kemudian tidak berpuasa. Karena dianggapnya sebagai sesuatu yang menyiksa atau memberatkan. Buktinya apa? Buktinya Allah SWT, Rasulullah SAW. Perintahkan kita kalau sudah waktu berbuka tiba. Segera berbuka. Tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda semenit, dua menit, tiga menit dengan sengaja. Padahal sudah tahu. Lagu saya mengerti matahari tenggelam. Meng tak tunda sejak jam, rong jam. Biar sekaligus lapar. Jadi nanti makannya enak. Biar sekaligus haus. Jadi kalau minum es buah es segarnya lezat, hukumnya haram Kalau dalam keadaan sadar dosa. Kenapa? Dia paham kok Nabi perintahkan segera bersegera berbuka, kok malah dia tunda-tunda dalam keadaan sadar? Itu namanya fakot aso abal, kasim. Dalam sebuah riwayat disebutkan seperti itu. Orang yang tidak mensegerakan berbuka padahal waktu berbuka telah tiba, itu telah durhaka atau maksiat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Empat poin. Yang pertama tadi apa, Mas? Nabi menyatakan la yazanu nasu khairin ma ajalul fitra. kaum muslimin selalu dalam kebaikan selama, doakan mundur Mustafa. Selama mereka mensegerakan berbuka apabila telah tiba waktu ber buka, bukan mensegerakan berbuka, huruf buka terus buka. Kan nah, itu. Misalkan berbuka itu pukul 17.35 misalkan. Wah aku ingin melaksanakan hadits nabi terus terus piye? Aku leh buka 17.33 belas dua menit sebelum matahari tenggelam ya nggak boleh karena yang dimaksud sabda nabi mensegerakan berbuka jika telah tiba waktu berbuka. Yang pertama apa mas Mas Ridwan hadits ini menunjukkan apa? Ujian kei mana? Kita ingin kita semangat gak melaksanakan sabda nabi Alisratuslam. Yang pertama, yang kedua memanfaatkan waktu memperhatikan waktu waktu bagi kita waktu itu sangat berharga yang ketiga berpacu dalam kebaikan artinya mensegerakan kebaikan tidak boleh menunda nunda juga demikian tidak menunda nunda keinginan untuk meninggalkan keburukan aku leto batso ne westwo kami itu tak puas puas kecek tidak nah, bisa seperti itu itu yang ketiga yang keempat mas roziin perazin itu artinya cerdas Kuat, kokoh Yang keempat apa mas Razin? Walaupun namasnya ribut oh, Mas D itu faham itu. Yang keempat Yang terakhir tadi Yang terakhir tadi Luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah tidak menghendaki Sama sekali sedikit pun untuk memberatkan ham, Hambanya kalau kita baca ayat-ayat Allah tentang puasa Ramadan dalam surat Al-Baqarah, itu pasti ada keterangan. Kami itu. Keterangannya apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menghendaki sesuatu yang sulit dan memberatkan. Begitu yang keempat. Yang kelima yang terakhir biar witir. Itu. Nabi saw. menyatakan la yezaluna subikayrin ma'adjalul fitro. Ini juga hal yang sangat penting sekali. Ternyata sekian banyak kebaikan yang Allah curahkan itu, barokah Allah pun demikian yang sangat luas itu, sebenarnya bisa kita raih dengan melakukan sesuatu yang sangat ringan dan mudah. Iya kan? Mengmen segerakan berbuka, Allah janjikan apa? kebaikan demi kebaikan. Mudah enggak ini berbuka? Nah, iso malah sekarang berbuka kan itu ya. Karena apa? Dorongan kita untuk berbuka itu besar sekali. Amalan mudah tapi pahalanya besar. Di dalam Islam itu banyak sekali contoh-contohnya. Wudu setiap wudu kesalahan yang kita lakukan anggota anggota wudu kita berguguran. Bersamaan dengan tetesan wudu yang terakhir. Melangkahkan kaki ke masjid dari rumah, setiap langkah satu pahala, setiap langkah satu derajat dinaikkan, setiap langkah satu dosa digugurkan. Pakai motor, Allah Subhanahu Wataala Maha mengetahui, bukan, bukan urusan kita hitung-hitungan, Pak Sur. Jangankan pakai motor, yang melangkahkan kaki saja enggak boleh menghitung dari rumah. Aku biroyo, pahalane. Ia naik di tompo, naik mangkat ke masjid riak. Kalau mangkat ke masjid tidak ikhlas kan gitu, jadi akhirnya bukan tugas. Kita, nanti kalau naik mobil, naik kereta api, kepada pusat, bukan urusan kita hitung-hitungnya. Yang mencatat ada petugasnya, Yaitu malah, eh, bukan kita untuk bertugas mencatat. Ini 1-2 menit lagi berbuka untuk mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga kita bergeser ke belakang, ke barat. Dan sampai azan nanti harus jalan kaki dulu. Sudah dibuka, sama-sama. Wallahu ala bizau sebentar lagi berbuka subhanallahu bihamdika syadu la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh